Saat pagi Pak Tony. Pagi. Ya silahkan Mbak. Ya inilah tipikal yang terjadi di Indonesia i t u seperti itu. Orang kerja nggak baik sistem. Sebenarnya apalagi di lingkungan lembaga-lembaga tertinggi negara ya itu harusnya udah ada sistem sebelum rekrut terus segala macam. m a k a a kalau saya nggak bisa menyalahkan Pak SBY. Dalam hal ini Cuman Pak S.B. salahnya tuh milih orang Di bawah-bawah dia tuh yang r e k r o t r e k r u t itu tuh Harusnya tuh mereka lebih well organized gitu Mereka tuh gak well organized Berarti、mm -hmm. orang masih ada disana Dia udah u d ajukan h a Bukannya diatur ajukan Udah harus dimundurkan dulu atau gimana e S.L.O nya dinaikin Ini yang yang s e b e n a r n y a kasihan Pak S.B. gitu, Pak S.B. kan s e b e n a r n y a hanya melantik pilih orang Diajukan Jadi nih bawahan-bawahannya ini, ini, ini Mesti yang melakukan itu harus dihukum dihukum berat, dalam arti diberi hantu gitu loh, PSB a、hmm. k y jangan yaudahlah, yaudahlah, wah kacau kalau begini negara, kasian banget malu-maluin, makasih oke,、okay, Pak Gilbert、hmm, iya, saya juga t e p a h a m dengan yang tadi bicara ya presidennya sih bagus ya cuma ini orang l i n g k a t dalamnya, a jadi i a ini dan pebatu-pebatu nih yang kerjanya n gak g becus ya jadi membuat c i t r a ini jatuh nih、hmm. kalau diadakan satu n g g a sejatu ini nggak e 0 p l e r s e n lagi ya seperti kita lihat seperti kemarin yang p e d e b a t a n di parlemen juga seperti tukang beca itu turut ditumpul itu kan itu orang dari partainya pak SBY itu ya、hmm. dan ini ditambah ini lagi、ah, pengangkatan menteri masa bisa surat-suratnya nggak lengkap pada saat pelantikan itu kan memalukan disorot temen oleh apa ya luar negeri kan sorot ini berarti ini a g u n g a g u sekali ya nggak becus gitu Harusnya dihukum seberat-beratnya, jangan kayak kita ada apa ya, perasaan sungkan atau apa. Beliau kan presiden, jadi berhak menindak dengan tegas gitu. Terima、hmm. kasih, t e m a kasih. Iya, Pak Santoso selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Silahkan. Iya, kita n gak g aneh lah kalau lihat hal seperti itu Mbak. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus yang sekarang muncul ya, Bang Senturi lah, terus masalah yang lain. Ini memang k e b e r a d i a n pemimpinan Pak s b y ini sedang diuji. どうしたらいいの Nah, masalahnya ada di tataran di bawah dia menteri, terutama、eh, di bawah menteri itu ya yang d i a m i l s a s a r n y a Jadi memang、eh, sanksi yang tegas harus diberikan.、Eh, dan yang kedua, memang ini satu gambaran betapa、eh, menjalankan roda pemerintahan itu tidak mudah. Jadi SBY sudah saatnya tidak lagi hanya bermain di wacana di tataran apa、eh, menata gaya bicara,、eh, menata penampilan muka, wake,、eh, make up, dan sebagainya. Udah lah. itu sudah selesai lah SBY ganteng udah jago bicaranya, m e n d i n g a n lebih serius lagi m e n a t a bawahannya ini memperhatikan, c a n g s i、uh, b u a empat p u l menit t e g a k a n supaya orang-orang di bawahnya itu tidak juga ngikutin gayanya dia hanya sibuk berPR gitu terima kasih. Oke、okay, Pak Ade. Ya selamat pagi. Silahkan Pak. Ya kalau saya lihat kepemimpinan SBY sangat lemah dalam hal manajerial. ブレーキでポイントはあるシャマトーク、n タンポン、ブレーキはあるシャうトーク、マスコラ、ジュガトーク、マンチャー、フォメリアン、マンティー、ワクラ、マンティー、トレーキ、ドキャッカー、マンポン、アナフォアヘア。 Tak memang. Ya, saya juga s e t u j dengan hukumnya Kalau memang benar itu, ya, karena tidak memenuhi persyaratan, Yang memang harus dihukum. Tapi kalau saya jadi bingung gitu loh, soalnya apakah itu benar alasan seperti itu jabatan menteri-menteri t u m a m a n g jabatan sulit. Mungkin saya tahu yang alasan g sebenarnya itu apa gitu l o Aneh aja untuk setingkat、uh, lembaga-lembaga tinggi di Jawa itu. サキラさんははい。 Ya, lebih baik belum dilantik daripada nanti dilantik, dilengsirkan lagi. Bravo. Lanjutkan.、Ya. Makasih. Oke.、Okay. Pak komentar Anda, Pak Zamaris. Selamat pagi, Bu. s i l a k a n Pak. Sebetulnya itu ada reformasi birokrasi. 東京の皆さん、東京 n 皆さん、東京の皆さん、な京の皆さん、東京の皆 t ん、東京の皆さん、 Ya, selamat pagi s i l a k a n Pak、uh, Kalau kita lihat、uh, tadi itu b e r a p a p e m b i c a r a sebelumnya Saya sangat s e k u j u sekali Dan kalau kita lihat、uh, Belakangan ini kan lagi marah Ada rekrutmen untuk CPNS tingkat kaupaten b dan kota Itu dari awal saja untuk mendakar Itu susahnya bukan main untuk melengkapi data Ini yang di tingkat wakil menteri sementara yang untuk dasar sebagai fit and p r o f e r salah satunya mestinya adalah cv itu sendiri ya、yeah. gitu ini yang saya nggak ngerti n i h gimana carut marutnya sistem rekrutmen untuk tingkat lembaga-lembaga tinggi negara ini saya nggak terpikir betul-betul ini Indonesia pak Indonesia Indonesiaan begitu terima kasih <laughs> oke、okay, Pak Hari selamat pagi halo Juru ya silahkan Sebenarnya Indonesia ini udah, udah sepatutnya sekarang ini dipimpin bukan oleh militer maupun oleh birokrat seperti Pak Miskin, Budiono, tapi o l e h pengusaha. Pengusaha itu lebih lincah, lebih tahu apa yang dilakukan. Sekarang ini kan seolah-olah seperti m i m p i n apa ini nggak jelas gitu ya. Kalau kemarin yang b a Palu tau, k Yusuf k a l a kan lumayan itu. Sekarang ini Pak s b y ya seperti inilah hasilnya. Mungkin k i t a r rakyat rakyat Indonesia ini s udah k a d u n g salah yang 60% itu kita milih. itu u aja Oke,、okay, Pak David. Ya, selamat pagi. s i l a k a n Saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang ditulis oleh media Indonesia. Memang benar kurang cermat, tetapi kalau disebut amburadul, saya sangat tidak pendapat. Kalau, kalau Amburadul Pasti itu dua makhlil menteri Pasti sudah dilantik Tapi justru karena、uh, Ketahuan bahwa ada sesuatu Yang tidak, tidak memenuhi syarat Akhirnya p e l a t i h a n ditunda Bukankah itu、uh, Sesuatu yang termat malah Bukan Amburadul、hmm. Terima kasih Oke,、okay. uh, Robert uh, Ikan itu busuk dari kepala Yang mulainya ya, bukan dari ekor、hmm. Jadi sesuai dengan good corporate governance yang salah selalu dari yang paling tinggi jadi saya pikir itu masalahnya ketika menetapkan ada wakil menteri itu salah itu. nah ketika ada wakil menteri kan m a s i h bikin peraturan persyaratannya apa dan lain sebagainya nah ini yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini jadi menurut saya masalahnya kenapa m a s i h ada wakil menteri so, satu birokrasi malah ditambah-tambah、e, birokrasinya itu、eh. akan sangat ini apa、hmm. menyulitkan nantinya justru、hmm. harusnya mungkin SBY perlu dua wakil presiden untuk span of controlnya lebih、hmm. dia sangat terbatas jadi、okay. bisa mendamping a n membantu presiden untuk mengontrol lebih、e, efektif ke bawah、yeah. nah, itu aja. Terima kasih Pak Robert, Pak Hendrik. Halo. Selamat pagi. Silakan.、Hmm. Kalau menurut saya bahwa pertama jujur d i a k u i SBY itu bisa saja tegas. Akan tetapi orang-orang di kabinetnya ini warna-warni dari partai politik. Jadi mengambil keputusan SBY itu tidak bisa atau boleh dibilang banyak sekali pertimbangan. Yang kedua, kalau mengenai rekrutan, jujur dari level bawah sampai ke atas itu sangat-sangat amburadul nah bagusnya bahwa SBY itu harusnya atau menteri atau pemerintah itu bukan mikirin yang hal-hal seperti ini, secara admin seperti ini lagi, harusnya kita itu, bagaimana caranya bisa bersaing di、uh, free trade ASEAN atau、uh, dunia begitu, nah kita sudah kesana mikirnya tapi kalau kita masih Berpikir seperti ini, mau seperti apa ini Indonesia begitu? Terima kasih.